yang kaya itu seperti apa Menurut Imam Ibn At-Hailah Dalam kitab hikam ini Silakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Yungfiq zu sa'atim min sa'atih Al-wasiluna ilayh Waman kutiru alaihi rizkuhu sa'iruna ilayh Hendaknya membelanjakan tiap orang kaya Menurut kekayaannya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 Mungkin tanahnya sempit, tapi hatinya lapang Mungkin tubuhnya mungil, tapi jiwanya besar Inilah kekayaan hakiki Kalau dunia dibagikan kepada siapa saja oleh Allah Termasuk orang yang zolim, ingkar, munafik, kasih Tapi kekayaan yang termahal, ma'rifatullah Tidak dibagikan kepada sembarang orang Inilah keadilan Allah SWT Oleh karena itu, jika kita ingin tergolong orang yang kaya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 jual tanah, tanahnya tidak bisa dijual karena bermasalah dengan sertifikatnya mau pinjam, tidak ada yang meminjamkan bayangkan, sekian banyak aset, tidak ada satupun yang bisa cair hanya untuk membayar haji yang waktu itu hanya 4 juta 200 .000. kalau Allah mengunci, sulit kebutuhannya terpenuhi, walaupun seakan-akan banyak ada orang yang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 Maka orang kaya itu sebetulnya lihat yang kaya asli pasti cinta ilmu. Ya, maka hati-hati kita harus tanamkan bahwa sudah ada rezeki. Tidak mungkin Allah menciptakan perut tidak dengan isinya. Al kisah Imam Ali pernah menitipkan seekor kuda. Beliau masuk ke dalam membawa uang satu dinar. Ketika keluar pemuda yang dititipi sudah lari mencuri. Tali kuda Dicari ke, ke kota Ternyata ketemu di se seorang pedagang tali Ini tali punya saya Oh saya tidak tahu imam tadi ada yang jual Berapa dia jual Dia jual satu dirham Imam Ali mengatakan Duh pemuda ini tidak sabar Kalau saja dia sabar Dia dapat satu dirham dalam keadaan halal Tapi dia tidak sabar Dia curi Tetap saja satu dirham. Hanya haram. Maka jangan menyangka orang-orang yang licik itu jadi banyak rezekinya Tidak. Dia dapatkan jatahnya. Hanya robah statusnya. Dari halal menjadi haram. Kalau garong saja diberi rezeki. Bagaimana mungkin orang taat tidak dikasih rezeki. Dua-duanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya... Sibuk mencari nafkah, tidak sibuk dengan menempa ilmu dan menguatkan ibadah Khawatir apa yang kita cari, rezekinya dapat, barokahnya yang hilang Berarti gelisah, sengsara, dan hina Na'udzubillahiminzali Mudah-mudahan dengan ilmu ini kita tidak usah risau Dengan apa yang Allah janjikan kita tidak pesan lahir di dunia ini. Allah yang tanggung jawab segala kebutuhan kita. Tapi kita punya kewajiban menyempurnakan kewajiban kita untuk berada di jalan Allah. Kalau ini kita pegang lurus, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan siapapun yang berpegang teguh di jalannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wayadzukku min haythu la wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa siapa yang taat kepada Allah diberi jalan keluar dalam setiap episode apapun kehidupannya berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah wahhuwa hasbuh dicukupi segala kebutuhan lahir warbatinnya, karena Allah Maha tahu kebutuhan kita lebih tahu daripada kita sendiri. Pemirsa yang budiman juga, saudara-saudaraku, ini adalah bulan yang penuh barokah di mana kita harus mulai mengevaluasi cara kita mencari nafkah. Jangan sampai kelemahan ilmu kita membuat kita terjebak dalam aktivitas dunia yang melalaikan kita kepada Allah. Sudah dunianya membuat tidak barokah Dan yang paling kita khawatirkan Waktu kita habis Padahal kita belum tentu berjumpa Dengan Ramadan yang akan datang Tidak salahnya kita bertobat Sambil kita bersihkan Siapa tahu di antara rezeki kita ada hak-hak orang lain yang tertahan Ataupun terambil dengan sadar Ataupun tidak sadar Marilah kita memohon kepada Allah Agar Dibersihkan dari segala kehinaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ajma'in Alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah Wahai yang maha mendengar Wahai penggenggam langit dan bumi Wahai yang membagikan rizki Wahai yang maha menyaksikan segala sikap kami terhadap titipanmu Ampuni ya Allah jikalau kami tiada menyadari bahwa engkau lah yang membagikan rizki Ampuni jikalau rizki yang kau titipkan kepada kami membuat kami sombong dan tak tabur Membuat kami ria, tiada bersyukur Ampuni jikalau dalam mencari nafkah kami sering melupakan jalanmu ya Allah Ampuni jikalau kami pernah menjolimi hamba hambamu yang lemah Jikalau ada hak orang miskin yang kami ambil dan kami tahan Ya Allah Jangan biarkan kami menjadi terina Dengan rezeki yang tiada halal Beri kesempatan kami memperbaiki diri Ampuni ya Allah Ampuni Andai kata kami dalam mencari nafkah Laleh taat kepadamu Ampuni jikalau ada harta haram yang kami kumpulkan ampuni jika ada makanan haram yang kami telan, ampuni jika ada rezeki hamba-hambaMu yang kami ambil, Rob so, berikan kesempatan bagi kami memperbaiki diri, bimbing kami Allah agar tidak pernah tergiur kepada dunia yang tidak halal, jangan biarkan kami terpesona kepada dunia. Karuniakan kepada kami kerinduan untuk selalu jujur dalam mencari nafkah Karuniakan kepada kami kerinduan untuk selalu lurus di dalam mencari nafkah Halang-halangi kami dari apapun yang kau haramkan, Ya Allah Jauhkan kami dari rezeki yang tidak barokah, Ya Allah Namun mudahkan kami mencari nafkah yang halal Izinkan kami menafkahi rumah tangga kami dengan rezekimu yang halal. Izinkan kami memberi makan kepada anak-anak kami dengan rezekimu yang halal. Ya Allah, kayakan batin kami dengan bertawakal kepadamu. Kayakan diri kami dengan hidup zuhud di jalan-Mu. Kayakan diri kami dengan qanaah yang selalu rida dengan pemberian-Mu muliakan diri kami dengan kenikmatan ikhtiar di jalan yang engkau rindoid dan bahagiakan diri kami dengan gemar menafkahkan rezeki di jalan yang engkau sukai Ya Allah, hanya engkau lah penggenggam diri kami engkau pula pembagi setiap rezeki kepada mula kami berharap Allahumma inna nas'aluka rizkan halalan toiban waziyah Allahumma inna nas'al kattawbatan nasuh Allahumma inna nas'al karidokal jannah wa na'udzubika bintahkati kawanna Berkahilah sisa umur kami ini ya Allah Berkahilah ilmu yang Engkau karuniakan kepada kami Dan berkahilah rezeki yang Engkau titipkan kepada kami Rabbana <tipan> atina pid dunia hasar Wa fil akhirati hasar Wa kina azabanna Subh'ana rabbika rabbi'u'izzati amma yasikun Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alam Pemirsa yang beriman Semoga Allah yang maha kaya Mencukupi kita Hanya dengan rezeki yang halal Dan berat